Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala amma ba'du Yang saya muliakan Pak Rektor dan para orang tua kami Para tokoh Para sesepuh yang hadir pada kesempatan ini Dan seluruh Jamaah Al-Madani Semoga kita semua dalam berkah ramah Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur hanya milik Allah Bada asar kita bisa bermajlis Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang baik Amin. Dalam suratul Nisa Allah subhanahu wa ta'ala Itu memberikan satu ukuran Dalam Firman-Nya: firmannya A'udzubillahimina syaitanir rajim La khaira fi kathirim minna juahu Illa man amara bis sadaqatin Auragufin atau islahin antara orang ramai. Orang ramai yang melakukan itu adalah orang ramai yang tidak berbakti kepada Allah. Dalam Kumpulnya Banyak melakukan itu adalah orang ramai yang itu rapat Diskusi ramai apapun Illa man amara bisadaq Jualilah di dalamnya itu ada ajakan untuk bersedekah. Ajakan untuk berbagi. Untuk ta'diyatun naf'i agar satu nikmat yang ada manfaatnya tidak hanya kita rasakan sendiri tapi kita lewatkan kepada orang. Au ma'rufin. Atau di dalam pertemuan itu ada ajakan untuk berbuat baik, au islahim nas. Atau dalam pertemuan itu ada ajakan untuk rekonsiliasi. Mendinginkan yang panas, mendekatkan yang jauh, menyambung yang putus, mengokohkan yang memang sudah ada. Wa masya Allah, subhanahuwataala. Siapapun yang mengerjakan satu dari tiga itu, atau ketiga-tiganya sebagai esensi dari perjumpaannya, fasu fanuti ajaran al-Zima, maka kami pasti akan memberikan, mengkaruniakan kepadanya ganjaran yang sangat besar. Harapannya mudah-mudahan Pertemuan kita bisa terisi dengan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan tadi Tadi Lamat-lamat saya dengar dari rumah sebelah uh, Ada ustaz Saudara kita yang menyampaikan ajakan untuk uh, Membantu Saudara-saudara kita di Rohingya Kalau tidak salah ya Itu bagian dari man Amar Bahwa memang Kita umat Islam ini salah satu yang dikikis habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ananiyah yaitu egoisme. Jadi masyarakat jahiliyah itu salah satu selain kemusyrikannya juga sangat terkenal dengan egoismenya. Egoisme yang kemudian menciptakan primordialisme sempit. Pokoknya kelompok saya kalau bukan dari organisasi saya, kalau bukan dari suku saya, kalau bukan dari kerompo saya, maka uh, tidak mungkin saya akan bersama dia. Bahkan egoisme ini sampai bisa titik puncaknya itu digambarkan ketika dulu seorang yang bernama Abu Jahal, Amr bin Nu'hisam. Kita tahu Amr bin Nu'hisam atau Abu Jahal ini adalah orang yang legendaris dari sisi permusuhannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya tentang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Jahal, ya abal hakam namanya kan abal hakam abal hakam itu panggilan dia di masyarakat Mekah yang artinya orang yang penuh kebijaksanaan lalu di di apa namanya, diplesetkan lah kuniahnya itu menjadi Abu Jahal jadi dari bijaksana menjadi bodoh Kenapa? Karena dia paling keras melawan Rasul Sosol. Ketika ditanya, ya abal Kenapa engkau tidak menerima Muhammad? Apa memang Muhammad itu ajarannya tidak benar? Apakah yang dia bawa itu batil Apa kata Amr bin Hisham Abu Jahal? Masalah benar bukan menjadi masalah isu di sini. Masalahnya adalah antara suku saya. Keluargaku dengan keluarganya Muhammad itu Dari Bani Hashim Saya dari Bani Abdi Manaf Antara keluarga kami ini Ada persaingan yang luar biasa Sejak puluhan tahun Kalau mereka dapat satu kemuliaan Kami cari kemuliaan yang setara Untuk mengimbanginya kalau mereka punya satu sifat yang baik, kami cari di antara kami sifat yang juga dapat kami banggakan. Eh, tiba-tiba ketika kita seperti dua ekor kuda yang sudah siap berlaga di Medan Pacu. Tiba-tiba mereka mengatakan, dari kami ada seorang Nabi. Enak saja. Tidak bakal kami terima. Karena kalau dari sana ngaku Nabi, kan tidak bisa cari Nabi di sini. Jadi bukan masalah benar-salah Bukan masalah hak dan batil Hanya egoisme saja Hanya fanatisme Hanya primordialisme yang luar biasa Maka Dikikislah oleh Islam Rasulullah SAW menyampaikan Bahwa Muslim itu dimanapun dia berada Kal jassadil wahid Dia ibarat Satu tubuh Iza shtaka udun Idhashtaka udmun tada'ala husairul jasad bisahari walhumma kalau ada satu bagiannya tangannya kah tengkuknya kah teng tenggorokannya kah kakinya atau bagian manapun ishtaka mengeluhkan sesuatu karena ada sakit ada perasaan yang tidak enak terganggu tada'ala husairul jasad semua bagian tubuh juga ikut merasakan sakit. Nah, itu bagian dari man amar bill itu. Bahwa sebagai implementasi dari kita ini satu tubuh, ya kita harus saling membantu satu sama lain. Rohinya sekarang, siapa yang bisa menjamin umat Islam Indonesia tidak seperti itu? Entah berapa tahun yang akan datang kalau kita tidak memperbaiki diri kita. Rohingnya rasanya jauh di Myanmar Tapi siapa yang bisa menjamin Bahwa yang lebih dekat dari kita Juga akan bisa tertimpa dengan seperti itu Jangan lupa Ketika kita bangsa Indonesia dulu merdeka pun Kalau tidak ada sokongan Dari bangsa-bangsa lain Dan bukan suatu kebetulan dalam sejarah Bahwa sokongan itu bukan dari bangsa barat Bukan dari bangsa Cina tapi justru dari negara-negara Arab Maka hati-hati ketika kita sekarang Sering me melabelkan negara-negara Arab Dengan segala macam yang buruk Jangan lupa bahwa pada satu episode Ketika bangsa yang baru lahir ini Membutuhkan pengakuan dan dukungan Negara-negara Arablah Yang tanpa perhitungan apa-apa Hanya semata karena mereka Ikut bersyukur dan bergembira Saudara-saudaranya seiman itu merdeka Dan bebas dari penjajahan Mereka lah yang pertama Mengakui kemerdekaan kita Bangsa Palestina Mesir, Syria Dan negara-negara Arab Baru setelah beberapa tahun Bahkan ex penjajah kita Belanda kan sampai tahu Sampai sekarang masih enggak Dia mengaku merdeka kita itu 49 Karena menurut mereka Dari 45 ke 49 itu masih ada Aksi-aksi polisionil Ketika mereka datang berusaha kembali menjajah dengan kata lain mereka menganggap kita belum merdeka saat di antara 45 sampai 49 itu. Itulah fakta sejarah. Nah, jadi sekali lagi alhamdulillah saya bersyukur dan kita semua bergembira kalau masih ada rasa cinta di dalam hati kita dan diri kita. Mengingat saudara-saudara kita yang tertindas Insyaallah itu Min alamatil iman Salah satu tanda iman masih tumbuh Dalam hati kita Bapak ibu Ada tema Temanya ini berat sekali ya. Mati islam bersatulah Kalau tidak bersatu Mati islam akan jadi hidangan Rasa-rasanya ini diambil Dari hadis rasul ya Hadis rasul yang Nabi SAW pernah menyampaikan Yushiku antada'a alaikumul umum Sebentar lagi nah, Jadi Memang Rasulullah SAW itu Saking sayangnya Kepada umatnya Itu disampaikan Oleh para ulama Maka tidak ada hal-hal penting Yang Menimpa atau akan terjadi Bagi umatnya Kecuali ada uh, Secercah pemberitahuan Dari Rasul Alaihi Wasallam, Selalu ada Penyampaian dari Rasul Tentang apa yang terjadi Tidak persis sama dengan apa yang terjadi Tetapi memberikan Kepada kita panduan Apa yang harus kita kerjakan Ketika sesuatu itu terjadi Hampir-hampir kata Rasul Tadah alaikumul umam Akan Memanggil satu sama lain Jadi tada'a ini Artinya kata ulama itu Satu sama lain mengajak Jadi umat-umat Dan bangsa-bangsa itu satu sama lain Tada'a alaikum Mengajak untuk berkolaborasi Antara mereka Untuk alaikum Yaitu mengeksploitasi kalian seperti apa gambarannya? Kamatadaa al agalah tu al Seperti orang-orang yang lapar sekali, orang-orang yang betul-betul menunggu hidangan, lalu dihamparkan di depannya itu hidangan yang lezat dan bebas bagi semua. Tidak ada batasan. Berapa piring anda ambil, berapa porsi yang anda inginkan, bebas sebebas-bebasnya. Seperti itulah keadaan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bangsa-bangsa dan umat-umat saling memanggil satu sama lain seperti orang-orang yang lapar berteriak satu sama lain memanggil untuk bersegera menyantap hidangan yang tidak ada batasannya itu. Maka sahabat bertanya, "A ah, min qilatin. Apakah kita sedikit pada waktu itu? Rasul jawab, "Banyak." Emang kita banyak Bapak-Bapak Kalau prediksi bahkan Lembaga-lembaga yang biasa Melakukan prediksi Itu 2050 itu Umat Islam Di dunia ini akan besar sekali jumlahnya Akan besar sekali jumlahnya di Eropa itu katanya akan ada minimal 10% secara keseluruhan umat Islam. 2050 itu ada prediksi yang menarik tentang uh, Indonesia. Prediksi itu mengatakan, kalau keadaan umat Islam di Indonesia ini seperti sekarang ini, maka pada tahun 2050 umat Islam terbesar di dunia itu bukan di Indonesia, tetapi ada di di mana Bapak Ibu? Bapak. Di India Jadi umat Islam di India akan lebih besar Dari umat Islam yang ada di Indonesia Kalau melihat grafik Statistik demografis Umat Islam di Indonesia Dan di negara-negara yang banyak Populasi Islamnya Maka 2050 itu umat Islam India secara absolut Adalah menjadi umat Islam Terbesar walaupun secara persentase Mungkin masih jauh Di bawah Indonesia Bapak Ibu saudara sekalian, bagian yang penting dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah apa yang disampaikan setelah itu. Apa kata Rasul? Kalian pada waktu itu banyak, tetapi gusaun kagusa Israel. Kalian itu seperti buih yang dibawa oleh luapan banjir. Tidak hanya itu. Ada dua hal yang Rasul sampaikan lagi. Walayan zi'anallah min kulubi aduwikum al-mahabataminkum. Allah akan cabut rasa hormat dari orang-orang yang tidak beragama Islam terhadap orang-orang yang beragama Islam. Jadi rasa hormat mereka kepada kita itu dicabut oleh Allah. Saya tidak mengatakan rasa takut Kewibawaan Umat Islam Itu dicabut oleh Allah Dari hati orang-orang Non muslim Maka mohon maaf Di medsos ramai sekali Hujatan-hujatan terhadap agama Nih beberapa tahun wala yaqzhifanna Allah fi qulubihimul wan Lalu yang lebih berbahaya lagi, kalau yang pertama itu kaitannya dengan persepsi orang kepada kita, yang kedua adalah berkaitan dengan karakter dan akhlak kita. Persepsi itu bisa gampang. Kita bentengi dampak negatifnya. Kalau memang kita tidak sesuai dengan persepsi itu Orang boleh saja menganggap kita remeh, tapi itu tidak berpengaruh kalau kita memang kuat. Orang bisa saja menghina kita dengan seribu satu hinaan. Tapi itu sama sekali tidak akan besar dampaknya kalau kita tidak seperti yang dihina itu. Orang bisa saja menghujat merendahkan, tapi selama kita punya izah dan kemuliaan, hujatan, umpatan tidak ada arti. Orang boleh persepsi apapun Tentang kita Tapi selama kita memelihara Hal-hal yang baik pada diri kita Persepsi itu tidak akan Secara substansial Mempengaruhi kita Beda dengan yang kedua Wala yak zifun Nallahu fi kulubihimul wahan Nah yang kedua ini Yang lebih Berbahaya Dan pantas untuk kita Renungkan Allah akan lemparkan al pada diri kalian Apa wahan itu? Hubud dunia Pertama, cinta dunia Ada gak diantara kita yang tidak cinta dunia? Tidak ada Cinta dunia dalam artian kita mencintai kehidupan Dalam artian kita mensyukuri kehidupan Dalam artian kita bekerja untuk kehidupan Dalam artian kita Mendayagunakan dan memaksimalkan semua potensi kehidupan itu esensi dari kekhalifahan manusia. Wa anshyaakumilan arti was ta fiha. Ini bumi katakanlah seperti raw material olah dia dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan prinsip sostenibilitas tidak hanya untuk sekarang tapi untuk generasi yang akan datang. Kelola dia dengan penuh tanggung jawab Dengan profesionalitas Dengan ilmu teknologi yang ramah lingkungan Seterus-eterusnya Itu esensi kekhalifahan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan hubbud dunia Tetapi hubbud dunia yang ada dalam hadis ini Dijelaskan oleh para ulama Adalah sikap hidup Yang menganggap dunia adalah segalanya Sikap hidup dan perilaku Yang menganggap dunia adalah Hal yang terpenting dalam kehidupannya Dunia tak hanya Tidak sebagai sarana Tetapi sebagai tujuan Itu sebabnya doa dari Baginda Rasulullah SAW Wala dunia akbar Ya Allah jangan jadikan dunia ini sebagai Obsesi terbesar kami boleh dia jadi obsesi kami tapi kecil-kecil saja. Letakkan dia di pinggir, letakkan dia sebagai kendaraan tapi obsesi yang tertinggi kita ridha Allah Subhanahu wa taala. Hubud dunia itu maksudnya. Bapak Ibu dan hadir-hadir sekalian, yang kedua karohiyatul maut, takut mati. Ada enggak yang berani mati di sini? Takut enggak sama kematian? Aisyah bertanya, Rasulullah sallallahu "Ya Rasulullah, kulluna yakrahu al-maut, memang ada ya Rasulullah orang yang enggak takut mati?" Apa kata Rasulullah sallallahu Bukan itu yang kumaksudkan Aisyah. Tapi karahiyatul maut di sini adalah Rasulullah sallallahu kemudian menguraikan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa" Waman karihalikoh Allah, karihallohu likohat. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan yang dimaksudkan dengan karohiatul maut adalah keadaan di mana Rasul mengumpamakan atau menggambarkan bahawa kalau orang yang berbuat baik, kalau orang yang berbuat baik ketika dia akan meninggal dunia, maka pada saat prosesnya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang itu akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. Pada saat yang bersamaan ada para malaikat yang menghiburnya. Para malaikat yang menyampaikan jabat, engkau akan meninggalkan dunia tapi akan menempati tempat yang jauh lebih baik. Jangan sedih karena yang engkau tinggalkan ini nanti engkau akan jumpai dalam keadaan yang jauh lebih baik. Dengan Ungkapan malaikat itulah Maka seseorang yang akan meninggal itu Kemudian Ingin untuk bersegera Berjumpa dengan Allah Sebaliknya orang yang Dalam kehidupannya memang tidak Pernah ada obsesi apapun Untuk lebih dari dunia ini Tidak ada obsesi apapun Untuk mencari kredor Allah pada saat dia akan meninggal Digambarkan Pada gambarannya itu Digambarkan pada pikirannya Segala hal yang buruk Sebelum dia meninggal maka karihallahu makariha liqa Allah karihallahu liqa'a Maka digambarkan orang yang seperti itu akan uh, berada pada keadaan yang takut takut mati. Jadi takut mati itu adalah konsekuensi dari apa yang dia lakukan dalam kehidupan. Yang dimasukkan dengan takut mati adalah ketika anda hidup dengan lupa kepada Allah, tidak peduli kepada agama, punya target-target yang penting tercapai, halal-haramnya urusan belakang, pokoknya nanti yang penting saya nikmati saja, pokoknya hidup di dunia ini dengan semau saya, apapun yang saya inginkan yang penting dapat tercapai. Ia disebut dengan karohiatul maut. Karena orang yang seperti itu ketika dia akan meninggal. Maka akan ada gambaran pada fikirannya Diberikan oleh Allah Yang menyebabkannya, menyebabkannya sangat takut mati Dia takut pisah Dari sesuatu yang dia anggap Paling berharga untuk dirinya Jadi pemisah Pembeda antara mu'min Dan tidak mu'min Adalah Bagi orang mu'min itu Dunia berharga Sebagai ladang amal tapi bukan sesuatu yang paling bernilai dalam kehidupan Sebaliknya Orang yang tidak beriman kepada Allah Dia menganggap dunia ini segala-galanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian Ketika ada seruan Yuk kita bersatu Saya ingin mulai dari yang paling akhir ini Bahwa Ketika kita bicara tentang bersatu Maka kita harus berjuang bersama untuk memastikan karakter-karakter akhlak perilaku dan mentalitas kita adalah karakter akhlak mental dan perilaku yang akan menyokong kepada persatuan itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekkah sehingga pekerjaan 10 tahun di Madinah itu menyempurnakan tidak sulit lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatukan di Madinah karena fondasinya telah terbangun. Apa fondasi yang dibangun? Itulah fondasi yang diungkap oleh akhir ayat ini, oleh akhir hadis ini, yaitu yang menyangkut sikap, perilaku, dan akhlak kita. Bapak-bapak dan uh, Ibu, saudara-saudara sekalian Terakhir saya ingin sampaikan bahwa uh, Ada satu Akhlak Islam Yang mungkin bagi kita tidak sepenting Akhlak-akhlak yang lain Sehingga kita lupakan atau kita letakkan di tempat yang Tidak sepenting Akhlak-akhlak yang lain Apa akhlak itu? Akhlak itu Namanya As-Samaha As-Samaha itu Sulit ya untuk Diterjemahkan uh, Secara uh, Literal ya Jadi uh, Apple to Apple dengan satu kata bahasa Indonesia, karena dia sangat kontekstual sama. Kalau uh, dia terkait dengan apa? Pikiran atau pandangan yang berbeda, maka Samaha itu bisa diartikan dengan menghormati dan menghargai pandangan orang lain. Kalau dia berkaitan dengan hubungan hutang piutang Samahah itu bisa diartikan sebagai berlapang hati, berlapang dada dan tidak memaksa dan demikian pun pada aspek-aspek yang lain tetapi as-samahah itu kalau dicari satu substansi di dalamnya disampaikan oleh para ulama As-samaha itu substansinya adalah Qabulul akhar Mau menerima yang beda dengan kita Bapak ibu Umat islam dari masa rasul Ditakdirkan sudah berbeda Dan perbedaan itu diakui bahkan dikekalkan oleh Al-Quran Maka Di dalam salah satu ayat Allah menyampaikan Laqad radhiyallahu 'anil muhajirin wal anshar Ada afirmasi dan pengakuan Allah mengakui ada yang namanya muhajirin dan ada namanya ansar Kalau Allah tidak mengakui perbedaan-perbedaan yang berbasis pada perbedaan etnis perbedaan demografis atau perbedaan sosial lain yang menciptakan perbedaan-perbedaan yang ada, maka ayat itu tidak akan berbunyi laka radiyallahu anil muhajirin awal ansar, tapi dia akan berbunyi laka radiyallahu anil mu'minin, merujuk kepada sifat iman. Tapi sengaja dalam ayat itu Allah redoh kepada orang-orang muhajirin, orang-orang ansar. Walladzina taba'uhum bi esan. Dan orang-orang yang mengikuti cara mereka dengan baik Maka para ulama menyampaikan Di sini ada afirmasi dari Allah Ada penegasan, pemberitahuan Pendidikan kepada kita bahwa Allah itu mengakui perbedaan-perbedaan itu Dan menghormatinya, mengekalkannya Menyebutnya di dalam Al-Quran Tetapi sekali lagi semua perbedaan-perbedaan itu Lalu ditutup dengan bi'ihsan bahwa semangatnya adalah semangat kebaikan. Nah, Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian, akhlak samahah qabulul akhir, menerima yang lain dari kita. Hormatnya lain terima. Apalagi uh, perbedaan yang memang sifatnya genetik. sifatnya memang sejak kita lahir suku, ras, perbedaan Karena Konfigurasi atau konsolidasi Sosial kita secara komunal Organisasi ini, organisasi itu terima Semua terima Itulah samaha Dan Rasul Rasul SAW pun Tidak menafikan itu Rasul sering memanggil Sahabatnya itu dengan asal sukunya Ya tamimi, eh orang tamim Biasa saja. Kalau bahasa kita, eh Madura misalnya, eh Jawa, eh Sasak biasa saja. Tiada sensitivitas etnis tidak tidak. Biasa. Ain al -Yamani. mana dia tu orang Yaman tu? Biasa. Ainah aku naminer Rum, mana tu orang Rum yang manggil Suhaib ar Rumi. Macam-macam. Bahkan memanggil Habashi Habashi Mohon maaf kalau di Amerika Hey Negro Di Amerika bilang Hey Negro oh, gawat itu bisa. Kamu orang hitam Tapi di Madinah Panggilan Ya Habashi Itu biasa Tidak menimbulkan sensitivitas Kenapa? Karena semua Mengetahui bahwa Panggilan berdasarkan Pada suku Berdasarkan pada etnis Berdasarkan pada latar belakang sosial tertentu Itu tidak bertendensi negatif Panggilan biasa Jadi pada masa Rasul SAW itu Beda suku Beda kelompok itu biasa Tapi memang ada satu sisi bapak ibu saudara, karena Rasulullah SAW itu tahu fitrah manusia itu memang nalurinya kan instingnya itu adalah mengelompok sendiri, membangun satu kelompok kecil atau besar jumlahnya, di mana dia mengidentifikasikan dirinya ke situ. Maka Rasulullah SAW pun sengaja membentuk kelompok-kelompok, tapi bukan berdasarkan pada primordialisme namun berdasarkan kepada orientasi keilmuan dan pengetahuan. Maka Rasulullah mengatakan apa orang nih sahabat-sahabatku kalau kalian ingin belajar ilmu halal haram pergi ke Muaz bin Jabal. Kalau kalian ingin ilmu berperang pergi kepada Ali. Kalau kau ingin mengetahui belajar ilmu faraid pergi ke Zaid bin Sabit. Diarahkan sahabat-sahabat sehingga terbentuklah majelis-majelis. Rasul tahu Kita manusia ini memang punya tendensi Untuk memasukkan diri kita ke dalam golongan Membentuk satu golongan Maka insting ini diarahkan oleh Rasul, Rasul SAW, Yang semuanya itu kumpulnya Hanya berdasarkan hal-hal yang sifatnya primordial Suku, ras, atau kedekatan emosional Dialihkan oleh Rasul dengan membangun apa? Kelompok-kelompok yang berbasis pada ilmu pengetahuan Maka di masjid Rasulullah SAW itu Setiap sudutnya penuh Ada kelompoknya Sidina Ali Kelompoknya Muaz Kelompoknya Umar bin Khattab Kelompoknya Muaz bin Jabal Kelompoknya Abdullah bin Mas'ud Itu khusus untuk yang baca Quran Yang jago baca Quran Jadi kelompok-kelompok ada Sehingga Insting dari umat Islam pada waktu itu Yang ingin membangun Kelompok-kelompok kecil itu terwadahi Tapi orientasinya bukan lagi primordial Orientasinya adalah ilmu dan pengetahuan Islam seperti itu mendidik kita Maka kalau kita ingin agar terbangun persatuan Rasa-rasanya tidak mungkin dengan menghilangkan semua identitas yang ada Tetaplah umat Islam Dengan identitas-identitas organisasi-organisasinya mau NU Muhammadiyah persis hidayatullah nahdlatul wathon atau apa alirakan banyak lagi silahkan tetapi pada saat yang sama mari kita memperbanyak kelompok-kelompok yang berbasis pada ilmu kelompok-kelompok yang berbasis kepada kebersamaan kita di dalam berusaha mengkaji agama kita secara lebih utuh. Mengkaji dunia kita dan memanfaatkannya untuk kebaikan secara lebih maksimal Kelompok-kelompok yang berbasis pada profesionalitas Kesamaan profesi Dan hal-hal yang yang kondusif untuk membangun dunia kita Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Kesatuan umat itu adalah semata konsekuensi kita tidak menjadikannya sebagai seruan awal Tapi itulah kondisi akhir Yang akan terwujud Manakala kita bisa membangun Akhlak Samaha itu Ada kesediaan untuk menerima Yang berbeda dengan kita Ada kesediaan untuk menghormati Dan mengapresiasinya Kemudian kita memaksimalkan uh, Potensi-potensi Sinergi di dalam kebaikan perkumpulan kebersamaan di dalam ilmu pengetahuan. Kita bersyukur alhamdulillah sekarang semakin banyak majelis-majelis yang misalnya lintas organisasi. Bagus. Karena di situ sudah kita tidak berbicara tentang organisasi kita apa, tetapi kita bicara bagaimana kita bisa bersama berkontribusi untuk umat. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan dan Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator ya, untuk mengatur kelanjutan acara. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Pakai ini pak? ya pagi ini, memang bapak harus pakai ini. <laughs> satu dua satu. Alhamdulillah, ini mama. Uh, kita sudah mendengarkan paparan dari ustad kita tuan guru kita dengan cukup sempurna. Gampang tentang pertanyaan kita, umat Islam bersatulah, tanpa persatuan maka kita akan menjadi hidangan. Eh, kita mendapatkan jawaban sore ini bahawa ternyata kunci dari, terhindar dari umat Islam menjadi hidangan, yaitu adanya pertama adalah samah, samah, yaitu... Bisa dikatakan seperti itu, atau lebih berlapang hati, berlapang dada, dengan segala perbedaan. Yang kedua, dengan adanya e, kondisi bagaimana kemudian memamukkan e, diri kita dengan organisasi-organisasi ataupun tanpa lagi lintas organisasi dengan keilmuan. Namun begitu, insya Allah masih penasaran, e, kita masih penasaran apakah masih ada kunci-kunci yang lain, solusi-solusi yang lain yang mungkin uh, kita bisa bawa pulang karena ini, Ustaz mohon maaf, ini dari berbagai uh, jamaah masjid seperti boleh dari uh, bina masjid Al Mukhtakin, kemudian banyak lagi yang dari perkumpulan-perkumpulan uh, tokoh pemuda hijrah juga di sini, Ustadz, banyak lagi ya dari yang lainnya uh, yang kami undang lintas organisasi juga di sini. Baik, langsung saja. Masih ada waktu setengah jam. Kami pertama satu ya. dua. Yang susah susah nanya. Baik, eh, kami persilakan dua penanya dulu. Kami pertama untuk bertanya dari bang Pak dua dulu, dan ya. kemudian putri, jamu putri nanti kami juga akan memberikan kesempatan kepada yang dengar. Selamat ya. ke persilahan nama dalam dari mana? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum. Ah, dia, ya, Pak siapa? Ah, Pak Segar. Segar to. saya saya eh ah, melihat bahwa itu Pak Masampaikan tadi banyak membuat aroma uh, sekarang di sulit untuk disambung. Saya saya ragakan apakah tadi Pak Bosan tidak lambat. Dari sisi keamanan kita atau dari takburnya kita, kita, kita dengan munculnya bersatu di Muslim Indonesia ini, karena figur orang satunya itu memang uh, belum muncul. Insyaallah dulu pada kedahatan 212 itu muncul hasil fisik, tapi sekarang tidak itu harapan mungkin kalangan bawah yang muncul adalah bapak sendiri, bapak sendiri, pakar, pak ahli itu dan lain-lain. Tapi, Allah. Okay. Oh, kalau level-level nasional nomor satunya itu nggak muncul, apakah nggak terlambat e, kita saat bersatu dengan keadilan di mana sekarang BUMN sudah mulai terburuk, utang sudah. Mulai. Itu saya tahu semua, itu saya perjayaan saja. Karena perusahaan itu kalau di, di seperti ini itu kayaknya okah. Saya pernah, tidak hmm. eh, tahu dari mana, bahwa segenggam kekuasaan itu lebih baik daripada sekeranjang kebaikan. Apakah kita tidak ingin eh, melalui itu, alternatif bersabd yang melalui jalur eh, apakah itu desaktif, militatif, atau esokobis. Eh, Ya terima kasih sekali lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya salamah. di atas ustaz. Saya itu nyaris saat nyaris pada level belum sampai jauh, tapi saya nyaris pada level putus asa ketika bicara soal ketika bicara soal persatuan umat Islam. Karena fakta demi fakta sejak tahun 55 kita pemilu yang dianggap paling fair umat Islam bersatu padu pada waktu itu. Itu juga masih ada Ketika, ketika ayo, politik, kita kawan-kawan ayung politik, ketika katakan ini akan masuki NP Muhammad Diyos, bersatu di situ, tetap kita gagal. Nah, untuk itu barangkali kira-kira ke -kira ini format untuk higher upah keraja di Indonesia itu macamnya kayak apa? Yang kedua, Ustadz. Yang kedua uh, kami ini tahu sebenarnya. Saya yakin, karena Ustaz adalah uh, Pejabat Gubernur uh, Gubernur dalam ini mesti mengerti konstelasi konstelasi komuniti Islam di tengah-tengah percaturan politik nasional itu banyak apa sekarang terakhir sekarang contoh misalnya baru dua dulu dua pejabat terakhir kerana masih ada tiada tiada jukan bahwa dukungan umat terhadap pusat untuk kemungkinan insyaallah memperoleh untuk ran yang r itu payah besar sekali saya ingin tanya kira-kira mohon dijawab kira-kira sekali terima kasih warahmatullahi wabarakatuh ada yang asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon sat terima kasih Pak Sugiyarto Terlambat enggak? Enggak terlambat insya Allah Jadi uh, Saya ingin begini Di dalam Al-Quran Itu tidak pernah ada Khitab tasha'um Tidak pernah ada wacana pesimistik Jadi selalu Al-Quran itu memburbar kita Dengan wacana optimistik Maka sifat-sifat dari Sahabat Rasul itu di akhir suratul Fathah itu kan, Alladina ma'hum ashidah wal al-Kufruhamah ubainahum farahum rukaan sujada, ya betaguna fadlam waridwana. Jadi salah satu karakter internal dari orang-orang mukmin itu mestinya kalau menurut ayat ini itu ya betaguna fadlam waridwana. Ya betagun itu kalau bahasa Arab itu Fiil mudorik yufidul istimror ada keberlanjutan, tak putus-putus. Ya bertagun, dia selalu berharap karunia dari Tuhan mereka. Ya bertagun, nafadlamirabbihim minallahi waridwana, mengharapkan karunia dari Tuhan. Itu satu. Di ayat yang lain, ya'asta beshiru nabiyyiyyatimun. Mereka selalu punya ekspektasi yang baik, selalu membangun optimisme. Ini selalu loh, selalu, bukan pernah Atau sudah, tapi selalu Bagaimana Allah dalam surah Yusuf Pak Sugiyarto Ketika melalui lisan Nabi Yakub Yaakub Nabi Yakub itu kan Sampai ditertawakan sama anak-anaknya Udah lah Pak, daripada mikirin Yusuf yang sudah sekian tahun Ini anak-anak bapak, ini yang lain kan banyak Kami ini baik-baik Pak Anak-anak bapak yang baik, gak usah dipikirin Yang sudah hilang sekian tahun, sudah mati itu apa kata Nabi Yakub? "Lah ti asu min rohilla. Innu la yai asu min rohilla illa al qomul kafirun." Jangan sekali-kali putus harap dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah putus dari rahmat Allah kecuali mereka yang kufur kepada rahmat Allah. Itu dalam surah Yusuf dan banyak sekali. Jadi diskursus atau wacana yang Allah berikan kepada kita dalam Al Quran kita bisa buka surah mana saja itu adalah wacana yang membangkitkan optimisme awal sampai akhir ya alam yajid kaya yatiman <tellan> fa wa wajarakal dolam <tellan> fa wa wajarakal ilam fa itu kan semua optimis engkau yatim kami yang urus engkau Muhammad Engkau bingung mencari kebenaran Kami kasih hidayah engkau Engkau merasa sulit sempit hidupmu Diboykot oleh kaummu Kami cukupkan engkau Muhammad Kan begitu Jadi semua wacana Al-Quran Wacana optimistik Maka menurut saya Saya juga merasa Jangan-jangan, ya. Allah Alam. Mudah-mudahan bukan seuzon nih, bahwa tulisan-tulisan yang bicara tentang umat ni sudah habis umat ni. Ini kok lama-lama jadi kejahatan mental bagi Malaysia Ini bagian dari kejahatan mental. Ini bagian dari menciptakan uh, ah, seperti contoh kan, ada dulu kalau kita baca psikologi ada namanya Martin Seligman itu kan. Dia seorang psikolog aliran aliran positif ya. Dia itu dia itu taruh dia taruh anak anjing taruh anjing di dalam satu kandang lalu di satu sudut itu dialiri listrik jadi anak anjing ini kena terlari begitu kena lari kena lari. Dipindahkan anjing itu ke kandang di mana dia tidak bisa menghindar. Setiap sudut ada listriknya, terkena, kesana kena, kesini kena. Kesini. Berikutnya dipindahkan lagi ke kandang yang ada listrik di satu sudutnya dan bisa dihindarkan dengan mudah oleh anak anjing dengan pergi ke sudut yang lain. Apa yang dilakukan anak anjing itu? Begitu dipindahkan ke tempat yang sebenarnya tidak semua sudutnya itu ada listrik. Dia tidak berbuat apa-apa Dia tidak menghindar dari listrik yang menyengat dia Karena dia merasa bahwa sudah tidak ada Artinya dia berusaha menghindar Karena semua sudut itu sudah ada Padahal enggak Jadi Kalau kita terus menerus dibombardir dengan Satu anggapan yang tidak benar Lama-lama itu menjadi kebenaran dalam pikiran kita. Terus menerus anda tidak berdaya Udahlah terima saja Doa doalah sudah selesai lho urusan Udah kalau mau bahagia bukan di dunia Di akhirat saja Udah udah memang udah kalah udah, udah gak bisa Udah udah gak bisa ngapa-ngapain Terus menerus itu persis seperti Anak anjing yang tadi itu kita Masukkan dari dalam kandang di mana kita dibombardi dari segala sisi Akhirnya kita percaya bahwa memang Sudah tidak ada peluang untuk kita bisa menyelamatkan diri Bukan seperti itu Al-Quran bicara tentang Umat Islam Tidak pernah ada pesimisme Selalu membangun semangat Jadi tidak akan terlambat Pak InsyaAllah Tidak akan terlambat Apalagi kalau Pak Sugiarto menjadi imamnya Kekuasaan perlu dihubung Ya betul kekuasaan itu salah satu elemen Tapi ingat bahwa Selain kekuasaan ada hal-hal lain Yang juga perlu harus dibenahi Betul bahwa Al-Mulkuh itu penting, tetapi kaidah ulama juga jelas bahwa al mulku bid-din yaqwa wal dinu bil mulki yabqa. Memang kekuasaan itu penting, tetapi kokohnya pemahaman agama kita, pengamalan agama itu juga tidak kalah penting. Jadi Uh, selain Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa Dia juga maha sabar Maha pengasih Maha penyayang Kalau kita sebut Allah maha kuasa terus Tidak menyebut sifat-sifat yang lain Kita berpikir bahwa hanya kekuasaan yang perlu dikejar Tapi ingat Allah itu juga maha rahman rahim Maha sabur syakur ya. Dan itu semua bagian yang penting yang harus kita wujudkan bersama dan menurut saya Kalau Akhlak-akhlak yang baik itu terbangun Dan kita amalkan satu sama lain Saya fikir tidak mustahil Cita-cita harapan Umat agar uh, Keadaan berbangsa Dan negara kita Lebih lagi terasa uh, Apa namanya Nilai-nilai uh, Yang baik ya, Lebih kokoh lagi Nilai-nilai keagamaan yang kita harapkan insya Allah bisa akan terwujud. Tidak sulit insya Allah dan tidak mustahil. Tapi sekali lagi itu bukan satu-satunya yang harus kita perjuangkan. Dan tidak boleh kita mereduksi ya, semua perjuangan hanya semata dari sisi perjuangan kekuasaan. Kemudian Pak Ahmad, apa model persatuan yang baik? Sesusah jawabnya nih Pak, cuma kira-kira begini saja ya. Ketika Allah menyampaikan Kuntum khaira ummah Dalam ayat yang lain Wakadhalika ja'annakum ummatan wasatan Apa esensi dari wasatan itu? Dua hal kata ulama Yang pertama adalah al-adalah Dan yang kedua adalah al-khair Jadi umat itu Akan menjadi umat yang wasatan Kalau pada dirinya terinternalisasi keadilan dan kebaikan jadi kalau kita mau menyatukan umat secara substantif Ayo kita Terus bangun kebaikan ini Terus dari keluarga kita terus Tiba-tiba saja begitu kita bangun tidur Semua sudah kompak Ketika masing-masing kita terus Mentradisikan kebaikan Membangun Mengamalkan nilai-nilai keadilan itu Di tempat kita kerja kepada orang lain Kita adil kepada orang lain Sejak dari dalam pikiran kita Jangan kita mau dihormati tapi kita tidak mau menghormati orang lain Jangan kita merasa diri kita paling baik Mau didengar tapi tidak mau mendengar orang lain Terus menerus kita perbaiki diri kita Al-adlu wal-khair Dengan dua pilar keadilan dan kebaikan Keadilan yang terus kita berusaha amalkan dalam kehidupan kita dalam semua dimensinya Lalu kebaikan yang kita tradisikan di keluarga kita untuk diri kita Orang-orang dekat kita saling ajak pada kebaikan Maka akan tidak terasa terbangunlah Pilar umatan wasatan itu Dengan sendirinya Kita menjadi umat yang satu Kemudian yang uh, Berikutnya Terakhir itu Konstelasi umat Ya konstelasi ini Sebenarnya masalah persepsi saja Masalah persepsi dalam artian Nah, sebenarnya kalau bicara tentang struktur ya, Secara struktural dakwah kita di Indonesia ini kan terbuka Terbuka dalam artian Selama dia dibicarakan Di DPR RI ya, Disepakati oleh para legislator Maka uh, Perundang-undangan yang mengadopsi Nilai-nilai Islam itu bisa ada Dan itu terjadi di Indonesia Jadi undang-undang tentang Perbankan, tentang hmm. syariah, asuransi syariah Perbankan syariah, sukuk Kemudian undang-undang tentang perkawinan di dalam keperdataan kita. Kemudian kompilasi hukum Islam dan banyak lagi yang lain yang terambil dari nilai-nilai Islam. Undang-undang anti-pornografi, undang-undang peredaran minuman keras dan seterusnya. dakwah secara struktural itu bisa terwujud. Dakwah kulturalnya gimana? Bisa juga. Ya. Jadi saya ingin mengajak kita tetap optimis. Ya. Di tengah-tengah situasi seperti apapun, relatif. Berislam di Indonesia ini jauh Lebih leluasa dibanding Banyak negara bahkan Negara yang mengumumkan Bahwa dirinya negara Islam Kumpul begini di masjid Di Iran sana mana bisa Gak bisa pak Mohon maaf di Saudi pun Gak bisa buat majelis Kayak begini Jadi Kebebasan Memahami Islam ya. Kebebasan di dalam Mengamalkan ajaran agama Sesungguhnya di Indonesia ini Memang ya, memang Ada hal-hal yang perlu ditingkatkan Tapi perlu kita syukuri juga Bahwa negara ini Kita bisa berislam insyaallah dengan baik Kadang-kadang masalahnya Bukan pada peluang Berislam dengan baik Tapi kita mau gak sih berislam dengan baik Contoh sederhana 212 Ramai sholat subuh sekarang rasa-rasanya nggak selama dulu salah sebuah. ya mohon maaf. Ya. kita bicara tentang persatuan umat, kekuatan umat, tapi sepanjang kita jalan dari rumah ke masjid, misalnya kita lewati saudara-saudara kita yang kita tengok, wah oh, ternyata masih pada nonton TV semua misalnya, ya. padahal azan sudah memanggil. jadi sebenarnya hal-hal yang bukan terletak pada uh, ketidak Ketiadaan peluang Untuk mengamalkannya Tetapi mungkin kesadaran kita yang belum tumbuh Kemudian masalah yang terakhir Itu karena masalahnya itu Kalau maka tidak ada jawabannya ya. Yang kalau-kalau ini susah kita nanti jawabnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masuk-masuk ke e, Kami berikan kesempatan Ibu, Ibu, Ibu Apakah ada pertanyaan Bisa pakai atas Kalau misalnya ada kami tunggu. Sementara terlebih uh, dahulu kami memberikan kesempatan uh, kepada allah untuk berserah. Salamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Hati. Um, saya mungkin cekol sedikit sudah. Senakan. Penduduk NTB dan juga sebagai orang Surabaya. Hmm. Kecilnya di jalan kesehatan satu. Maman saya masih di sana bersama dengan, dengan paling tua untuk memungkinkan maru berjalan. Oh Pak Sus, Paman ya? Oh iya, iya. Dan perjalanan kami, tentu saja Bukutnya juga tanya Tadi pagi Bapak diundang kami di kira sesuatu ini Lalu saya, juga Bapak, Pak Tegesis dan promosi film kami Ini yang, yang ada tuang oh. Saya ada salah satu pemain di sana Jadi begini bisa Sebaiknya Film itu adalah perusahaan bisnis di antaranya adalah adegan Jai Haji Ahmad Adhan dibunuh, tidak dibunuh, dibanyuwangi oleh kaum Islam Krecionis Jawa. Sebelumnya adegannya di film sang pencerahan adalah masjid Al-Qusolah dari Jai Haji Ahmad Adhan itu dibakar, itu nantai. Dan beliau dikatakan sebagai wahabi, dikatakan kata sebagai kaya palsu, padahal beliau Zulia Rasulullah SAW bersama Haji Masyarakat turunan dari Wal Somo. Dan kemudian kita juga bahkan masjid ini orang-orang yang datang ke sini seperti anak hadir di satu-satu. Saya di salah satu mudah komando, angkung lewat sudah saya terasa salah satu menyapa angkung. Nah, salah satu yang sangat berbahaya yang terancam tidak boleh datang ke sini adalah Ustaz Zainul Aski. itu sahabat saya sejak lama. Beliau diancam ke sini di kata-kata ini, saya frustran saja. Ini bergembang bahagia kan? tak ada di persekusi oleh ya, mereka-mereka Nah, poin saya begini, saya, saya ini pandangan Antu Karena saya juga mewakili medisien Sebetulnya saya ini dapat amanah mengelola Grup-grup dan vintage yang totalnya ratusan ribu antun Dan saya berharap Antu jelasan dari salah satu pemilik kami Saya ingin tahu penanganan, ini pertanyaan guci saya Saya ingin tahu pandangan Antu sebagai sesama dosen ya. Bagi sebagai tegas dan da'id kepada anak-anak. Di sini ada hadis yang kursi Allah, kita ini yang selamat adalah hanya satu di antara 73 tolongan. Yang pertama, hadis yang sangat hadis yang sohiyah. Yang kedua hadis yang mulia adalah Allah, Fatubah Al-Huradah, Allah, Allah, Allah, Fatubah Al-Huradah. Berhutama orang-orang asli itu, orang-orang yang sedikit dianggap aneh, dikonsekusi, dihingga kekali mereka bedah. Kemudian ada lagi hari semasa zaman yang menang adalah hanyalah kalangan Al-Fai atau Mansur, di mana mereka adalah Al-Faqih atau Mansur. Nah, pointnya di Indonesia bagaimana? Ustaz? Karena di Indonesia terlalu banyak orang, terlalu banyak yang bicara. Dan sekali lagi di antara beberapa pemimpin 2019 kami nietizen berharap antum salah satu di kami sedang berusaha di dunia maya, Niamaya mengubahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan ini makin berat ya. 10% di daerah Kecamatan Masapan. Nah, motor Masapan bagaimana? Itu kedua, Desa Masapan. Terima kasih. Jadi soalnya makin berat ini saya agak bingung jawabnya. Tapi intinya begini. Pertama, ada ee uh, Bagian dari pendidikan Rasulullah SAW kepada uh, Sepupu beliau ya. Sepupu beliau Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Ya Ali Ma'anta bi muhaddisin muhadithin bi bihadithin La tablughu uquluhum Illa kana li ba'dihim Fitnah Ali uh, Engkau Tidaklah Engkau menyampaikan kepada satu kelompok sesuatu yang tidak sampai kepadanya akal mereka. Tidak sampai kepadanya akal mereka ini bukan berarti kaum itu tidak pandai, bukan berarti kaum itu bodoh, tetapi karena kaum itu telah memiliki pemahaman sesuatu yang mungkin berbeda. Illa kana li ba'dihim fitnah. Kecuali Bahwa dia pasti akan bisa menjadi fitnah bagi sebagian mereka Artinya apa? Tidak semua kebenaran Kita sampaikan di mana saja Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengingatkan Ya ayuhaladzina amanu la tas'alu an asya'a Intu bedalakum tasukum Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian bertanya tentang Hal-hal yang kalau dijelaskan Kepada kalian, kalian akan jadi sulit sendiri Jadi uh, Kita ini manusia Yang penuh dengan keterbatasan Cara Allah mencintai kita itu Salah satunya di antara yang menciptakan Keterbatasan-keterbatasan itu Bapak ibu bayangkan tidak Kalau misalnya telinga kita sesensitif telinga Mohon maaf seekor anjing misalnya kita bisa dengar nanti itu, mohon maaf frekuensinya rendah sekali mungkin, sampai kalau kata Rasulullah saw itu kalau kalian bisa mendengar kalian akan menangis, kalian akan mendengar cerita orang-orang ahli kubur hanya kalian dan jin yang tidak bisa mendengar, tapi itu hewan-hewan yang lain bisa mendengar. Cinta Allah pada kita adalah memberi keterbatasan pada kita. Kalau mata kita ini setajam mata yang bisa mem Memvisualisasi yang dibalik tembok Aib-aib orang di rumah itu bisa terlihat Aib kita pun di rumah kita bisa terlihat Tapi Allah batasi Telinga kita, mata kita Bahkan jangkauan pikiran kita pun dibatasi oleh Allah Tangan kaki kita, semua keterbatasan Nah ini sebenarnya bagian kalau kata ulama mengingatkan kepada kita bahwa al kamalullah wahdah kesempurnaan hanya milik Allah termasuk di dalam memahami tentang kebenaran memahami tentang kebenaran itu bukan artinya pokok-pokok keimanan tidak tetapi persepsi-persepsi kita terhadap perbedaan-perbedaan uh, pendapat yang terjadi sehingga kalau di dalam kaidah yang dijelaskan oleh para ulama Kita harus timbang ya, Antara mafsadah dan manfaat Anda sebagai seorang uh, apa, Sinias Atau sebagai seorang aktor Sebagai seorang pekerja seni Ketika masuk kepada peranah Memvisualisasi satu episode Perjuangan Islam Alangkah baiknya Kalau kemudian Anda pilih Sesuatu atau hal-hal yang Kemungkinan besar akan menciptakan gelombang positif, sedapat mungkin dijaga agar hal-hal yang walaupun mungkin terjadi dalam sejarah, tetapi kalau dibaca dicerna akan bisa menimbulkan fitnah seperti yang Rasul sampaikan kepada si dina Ali itu di uh, ya di di Jadi di sini bukan bukan. Uh, masalah kebenaran ansih tetapi kita bicara tentang kearifan dan bagaimana kita membangun uh, mengokohkan persaudaraan yang ada Benar yang disampaikan Ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam eh bada al-islamu ghariban wa sa yaudu uh, ghariban fatuba lil ghuraba Islam itu dulu asing orang pada anehnya apa ini tua kita disuruh nyembah macam-macam Apa segala macam, kok ini cuma satu saja Macam-macam lah Kita boleh minum-minuman keras segala macam Kok ini ngelarang, ini kayaknya gimana aneh nah, Datangnya aneh Nanti pada akhir-akhir juga ketika manusia tenggelam Dalam uh, keduniawian Yang berlebih-lebihan Aneh lagi Islam gitu. Syukur Beruntung orang yang bisa menjaga konsistensinya Kalau sepintas Ayat ini bisa kita artikan Hadis ini bisa kita tafsirkan secara kuantitatif Artinya berarti sedikit dong Orang yang konsisten Bisa begitu Tapi ulama mengajarkan bahwa Kita di dalam memaknakan hadis itu Harus melihat secara utuh Ada hadis bunyinya seperti itu Tapi ada hadis lain Yang bunyinya apa Jangan lepaskan dirimu dari kelompok yang terbesar Dari umat Selalulah bersama dengan kelompok yang terbesar Karena ya ma'al jama'ah redohnya Allah itu berada pada kebersamaan mayoritas yang banyak. Bagaimana mengawinkan antara hadis ini? Berarti di sini tidak semata kuantitatif ya, tapi di sini bicara tentang komitmen. Sepanjang yang mayoritas itu adalah komit, ya kita bersama di situ. Jadi uh, saya berharap uh, dan saya yakin ya, bahwa. Islam yang ada di Indonesia ini InsyaAllah sebagian sarannya Mudah-mudahan kita semua adalah Islam Ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Dalam artian yang sangat sederhana Bahawa Selama pandangan-pandangan Yang dimiliki oleh Pak Ulama itu Berbasis pada Al-Quran dan Sunnah Berbasis pada Apa yang dipahami oleh para sahabat Berdasarkan Pendalilan yang nyata dan jelas Ada dasar hukumnya Maka kita hormati dan kita terima Boleh saja Anda tidak sesuai Tapi Anda harus hormati Anda mau kunut Punya alasan Anda tidak mau kunut Tidak punya alasan Yang merasa bahwa kunut tidak perlu Mengatakan bahwa hadis itu ada doifnya Yang merasa bahwa kunut itu sunnah Mengatakan bahwa hadis itu Diperkuat dengan hadis-hadis Yang keseluruhannya menunjukkan Bahwa hadis itu cocok Untuk digunakan berdalil. Jadi tetapi keduanya yang mengatakan kunut itu sunnah Atau yang tidak mensunahkan kunut Tidak ada yang berpandangan bahwa ketika seorang berkunut maka sholatnya batal Tidak ada Yang tidak menganggap kunut itu sunnah juga tidak menganggap bahwa kalau dia kunut Orang itu kunut ya sholatnya batal Orang yang menganggap orang yang membaca kunut juga tidak mengatakan yang tidak kunut itu sholatnya batal atau tidak sah jadi eh, mari kita seperti itu samahah ya kita kita berlapang dada dan kita eh, bersikap eh, apa namanya banyak memaafkan banyak memaafkan saya mengajak kita semua sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita berhati-hati di dalam menghukum orang lain ya. untuk jangan kita menisbahkan satu sebutan yang tidak baik kepada Uh, kelompok yang berbeda dengan kita. Ya semuanya kita bersaudara dalam Islam dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Wallahu alam bishawab. Sama-sama. Uh, waktu yang memisahkan kita. Mohon ya, maaf karena waktu terbatas itu eh uh, karena beliau nantinya akan berangkat lagi ke tempat yang lain. Uh, lebih jelas Kemudian kita tutup, tetapi sebelumnya kami meminta uh, langsung menggelar naskah semoga acara kita di sini uh, tetap berkeadilan doanya. Mastad. Doa. Baik kita berdoa semoga apa yang kita dengar yang baik-baik bisa menjadi pendorong untuk beramal, apa yang tidak baik semoga menjadi uh, sesuatu yang tidak masuk ke dalam hati kita Yang baik jadi ilmu Jadi amal insyaAllah Mudah-mudahan melalui majlis ini Kita sebagai umat Islam Lebih mencintai satu sama lain ya, Lebih ber Berlapang dada Berlapang hati Memaafkan Berucap yang baik ya saliman menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain dengan komitmen yang sama yaitu la ilaha illallah muhammadur rasulullah untuk niat ini mari kita membaca suratul fatihah al fatihah bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki Rabbana taqabal minna inakan tassamiyul al alihim Tuba' alihna inakan tawabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai'ilana min amrinya rasyar Allahumma ya Allah Jadikanlah diri kami, keluarga kami Anak-anak kami Tetangga kami Sahabat-sahabat kami Dan seluruh umat Islam Dimanapun menjadi orang-orang yang kau rahmati ya Allah Allahumma rahamna Allahumma arhamna Allahumma ahlina Biliman Wa amitna bilislam Warhamna bilquran Wa syfa'na binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah Hidukkanlah kami dengan iman Wafatkanlah kami dengan islam Rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Berikanlah kami syafaat dengan syafaat Nabimu yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar. Wassallallahu salam ala sayyidina warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <tuh> rajat dulu apa paling baiknya cucuk bangun dia sebola dia dari diawan dalam kepala cici cici cici, cici, cici, cici.